パ、yeah, anyway, uh, えーティー Uh, kita harus menunjukkan bahwa kita ini sangat beragama atau bagaimana gitu kan Jadi menurut saya tidak perlu malah itu ketenderungannya lebih banyak、uh, Di salah gunakan a n kemungkinan itu Demikian pendapat saya Ya terima kasih Mas Evan, Pak Hari p a k i i a h k Menurut saya tidak perlu agama itu urusan pribadi Seorang percuma k a l a u d i k a n t u n k a n Tapi korupsinya gila-gilaan, jahat, mau r a n c u r h a n c u r ファン s あらファイアデ a ラ a プロイヤーあらあら yang paling utama sih g a k digunain sama sekali diantongi k KTP. Kalau kita mau bilang bahasa b agama d e itu kan nggak usah dari KTP ya, b i a s a y a dari perbuatan gitu aja sih. Iya, k a t o n y Maksud saya i k m y a ini sangat-sangat perlu sangat d i k a n t u m k a n dengan KTP karena apa? Kalau kalau ada masalah korupsi、oh. dan s e j e n i urusan lain, j a d cukupnya kalau masalah. パパイボー、パパイボうパパイボー、パパイボー、パパンダー、パパイボー、パンダー、パパイ a ー、パンダもパパパイボー、パンダー、パパ Itu agama itu digunakan untuk mengawal pembangunan dan k e s e j a h t e r a a n kita secara religius Menurut saya agama itu disantungkan Kegunanya a n apa? Untuk menghormati Oh kalau si A ini agamanya si A waktu ada pengurusan Oh kita telakukan dia sebagai g i m a n a kita menghormati sewajarnya Dan juga untuk keselamatan dan diri dia dan keselamatannya di akhirat nanti kita nyambut pikirnya di, di sini hanya berpikirnya jauh ke depan. Seorang cerdas begitu Ibu. Karena pesannya pendiri-pendiri negara sudah ada di undang-undang. m u n g k a n begitu Ibu.、Dan、terima kasih Ibu. Oke、okay, terima kasih. Pak Henry selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Silahkan Ibu. Menurut saya harus dilihat ada manfaat atau tidak. Tapi kalau saya pribadi sih nggak ada manfaat karena itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan ya. Itu aja Mbak. Terima kasih. Sampai lagi Bayuwan. Pagi. Komentarnya? Oke.、Okay. Uh, menurut saya、uh, mencantumkan agama di ID card itu nggak、uh, penting. Menurut saya gak perlu, karena itu emang bisa menyebabkan diskriminasi. Dan misalnya aja ee, pada saat orang mau masuk kerja, masukin CV, nah dibilang ada misalnya ada agama tertentu, wah ini gak perlu gitu loh seperti itu. Atau pada saat masuk、e, perguruan tinggi, mereka bisa lihat bahwa ini agama tertentu mereka juga langsung パーでありがとうございます。パーでありがとううございます。 Atau n y a s e l a i n b e r s u m i l a k i tadi Namun bagi yang Tidak ada apa、uh, Yang tidak ada lima jamat Itu i kan jadi Gak enak jadi jangan b e r u a s a r k a n Dari masyarakat Terima kasih Pak Budi p a d i selamat pagi Selamat pagi Ya kalau saya sih Sayangnya、uh, lebih penting itu Golongan darah ya k a l a sering kecelakaan, kita kekurangan darah di jalan, ya itu kita perlu tahu di rumah sakit golongan darah si k o r b a n y a ya itu s e c e p a t n y a Kadang kelurahan nggak mau tahu, itu dikosongin aja golongan darah, itu lebih penting menurut saya. Kemudian pendidikan juga harus ditantumkan di situ, SMA, s m d apa segala gitu ya, dibanding agama. Karena negara-negara lain juga nggak ada tuh seperti agama-agamaan, ID card-nya, makasih. Terima kasih Pak Adi, Ibu Wibi, selamat pagi Menurut saya juga gak perlu sih, soalnya Tuhan itu satu orang kalau meninggal diacak, Dipakai acara apapun gak apa-apa, coba yang k e c e l a k a a n itu, misalnya kebakaran apa Memang bisa dimandiin atau diapain, sebetulnya gak perlu lebay aja Baik, terima kasih Ibu Wibi, Pak Johan, selamat pagi selamat Pagi Mbak Iya, komentarnya Pak マネタリオリティーとカタラーンカリロハニアワ n キータファモアガマパフォンテナータナモランパンタキタブジャーマイアンキータワーキおンバスマカティバジョアンパンおンサンパギーパギータラカおコメンタイヤモネタラディオポ u ディキチョ n カノロパサパイナフィッテキヤ ママガマ、サマロー、アマサイ、スラム。マササカラ、サマナガコモネシ、ヤンキラキナトウハン、サビブレカジダ、フォルシニア、ビバオキタ、キタウギフォルシニア。マロー、サマナガキタ、ソナジダフォルシ、オケ、キタタナマガマ、イスサンサヤ、フィルバーディ。 Selamat pagi s i l a k a n Oke, pertama saya、e, mengingat masalah ini dulu juga pernah terukat Terus saya juga pernah dengar di, di radio Salah satu,、e, saya lupa itu p e n y a i r Atau apa ya、e, Tapi itu m e r e s a p sekali dalam diri saya Dikatakan begini loh Kenapa kita harus mengkotak-kotakan バンサインディランディランガリ n リアガマーパガハラアロキタムニレキパダアンディティンキタムナヤンマニマテマティカキタディアジャカンヤムパンスタワンデリドルキタディアジャカンバダイマダエノロギーパナムパムサパティ Jemaat Seperti banyak lagi yang lainnya Ilmu penemu matematik Kalkulus Kita bisa mengerti itu semua Pernahkah kita bertanya Eh kalkulus sebagai penemu Kalkulus kamu itu agamanya apa Tidak pernah dipertanyakan itu Tapi kita menerima hasilnya sampai sekarang Jadi untuk apa kita harus mengkotak-kotakan itu Kalau memang ini semuanya adalah Ini kemajuan Terima kasih Baik Selamat siang Pak Anton Selamat siang k o m e n t a r a n d y a Ya, jadi maesah, ya. Ya, tetap ini memang kita Mananya maen Tapi t Dalam segala hal Tidak ada yang dimewalah h Dengan negara ini Ya, agama juga akhirnya c u m a jadi Jadi, apa Kalian jadi masalah aja gitu Banyak ya negara Indonesia Yang seperti Pak Tadi b i r a n g パンダ、ハーティアン。 Ya、e, menurut saya、e, tidak penting apakah n dicantungkan atau tidak agama atau kepercayaannya Tapi yang penting ada hukum peraturan yang mengatur jika ada diskriminasi Akibat dia ini beragama yang bukan mayoritas atau dia beragama lain Sehingga dia menjadi didiskreditkan atau dirugikan Nah itu harus ada hukum atau peraturan sehingga dia bisa menuntut orang yang ya, meng mengakibatkan kerugian i t u Baik, terima kasih Pak a n d o Ibu Siasmar a Warni Iya s i l a k a n Ibu komentarnya Setelah dua kali dikirim ke Malaysia Di satu Sepuluh hari Dengan guru-guru dari Al-Azhar t o n o n Monitor radionya boleh dikecilkan dulu Ibu Supaya terdengar suara Ibu Iya, s i l a k a n Jadi Dinyatakan disana Seluruhnya adalah Perti warga Nggak peleh, nggak pilih-pilih Agama, nggak pilih-pilih etnis Tahun 2010 Saya dikirim lagi ke Malaysia Sebulan setengah Juga diajarin harus jadi orang baik Nggak usah berantem Berantem, ntar m i s jin ke t i a n d e l o Jadi baik-baik aja Jadi orang ya Jangan pilih-pilih bulu, pilih-pilih agama Nggak usah バ n t ラー何て言うの 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、a たちは、私たちは、私たち k 私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、m たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ち n 私たちは、私たちは、私たち r u s u h ya、rusuh、w a、uh, <weird. S 2> y a r 私たちたちたちたちたちたちは、私たちたちたちたちたちたちたちた udah、banjir、banget、di、negara、kita、ini、uh,。Uh, パンダフォンプアマーサーズの場合は、パンダフォンプアマーサー Harusnya ya sebelum IKTP d i terbitkan Kalau sekarang ya n gak g ada gunanya ya Cuma hanya bisa komplain-komplain aja gitu ya Cuma saya tertarik dengan ibu yang barusan itu Ibu haja itu ya, ya Yang melakukan kunjungan ke Malaysia Dan rumahnya dibetulin oleh Apa itu Ganti Memorial School atau、uh -huh. gereja itu Satu, satu pencerminan Apa ya k e g o t o n g royongan yang bagus ya Jadi sebenarnya harus begitu Ya kan? Kalau yang kita saksikan ini kan banyak terjadi konflik horizontal ya Agama yang minoritas dibungkem ya kan Dilarang beragama segala m a c a m gitu ya Jadi k a l a u saya sih n gak setuju ya ditaruh di kolom agama itu ya ああ、いとわ、やんときありでいんどにしや、いとわさりあこさりや。まかせ、まかせ、あぎょう、ばかあけそ、さましやん。 i イ a やん、ん、いいバイトん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやトやん、イトやん、バイトやん、バイトやん、バイイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バトやん、ババイトやん、バイイトやん、バイトやん、バイトやん、バイイトやイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトやん、バイトイトトやん、バイトやん、バイトやん、